Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyulhirahu alad dini kulli wa kafa billahi shahidah ama ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, Al-adawatun nasibah. Alat-alat yang menasabkan fi'al mudoreq. Perlu diketahui bahwasanya fi'al mudoreq adalah File yang dapat mengalami perubahan pada akhir kata tersebut, dan perubahan-perubahan tersebut meliputi marfok, mansub dan majjum. Adapun ketika marfok, maka amilnya adalah Ketika fil mutlorek tersebut kosong dari amil penasob dan amil penjazim, maka fil mutlorek tersebut keadaannya adalah merfok, yaitu kosongnya dari amil penasob dan amil penjazim. Kemudian, ketika fil mutlorek keadaannya adalah nasob, maka kapan dikatakan fil mutlorek tersebut? Mansub, maka fiil mudhara tersebut memiliki alat-alat yang dapat menasobkan fiil mudhara tersebut. Di antaranya, an, lan, izan, kai, lamukai, lamuljuhud, hatta. Yang pertama, an. Contohnya, ana uridu an adhaba. Aku menginginkan untuk pergi. Nahnu nuridu an narju'a. Kami menginginkan untuk kembali. Perhatikan pada kata al-habba dan narja. Ah. Keduanya adalah fiil mutawarik, mansub. Tanda nasobnya adalah fathah, dikarenakan ada amil nasob yang masuk padanya, yaitu an. Ketika fiil tersebut tidak ada an, maka katanya adalah marfu al-habu. Ketika an masuk, maka berubah menjadi nasob, yaitu an alhabah, an narjia. Kemudian yang kedua adalah lan. Contohnya, lan yan jahal kaslanu. Orang yang pemalas tidak akan berhasil. Lan Lanuk minalaga. Tidaklah kami beriman kepadamu. Sahihnya adalah kata Yanzaha dan Nukmina. Keduanya vel muluorek dimasuki lan salah satu alat penasob. Maka keduanya mansub. Tanda nasobnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga iran. Contohnya. Izan tan jaha, kalau begitu, engkau akan berhasil. Izan tasada, kalau begitu, engkau akan bahagia. Izan taslama, kalau begitu, engkau akan selamat. Nah, ketiga kata tersebut adalah fiil mutawarek. Ketika dimasuki iran, maka yang sebelumnya tanjahu menjadi tanjaha, iran tanjaha. Tasadu, ketika masuk iran, maka menjadi iran tasada. Taslamu, ketika masuk iran padanya, menjadi iran taslama. Kemudian yang keempat, gai. Contohnya, gai tanjaha. Supaya engkau berhasil. Gai tahsula. Supaya tercapai. Gai tarbaha. Supaya beruntung. Nah, ketiga kata tersebut adalah filmutorek. Ya, yang dimasuki gai. Maka keadaannya adalah mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian, lamukai. Contohnya, jik itu li'ata'allama. Syaitnya adalah li'ata'allama. Ata'allama adalah fi'al mudare' dimasuki lam, yaitu lamukai. Lam yang berfungsi sebagai alasan. Situ aku datang li'ata'allama untuk belajar. Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi adalah ya'budu dimasuki lamugai, yaitu li. Dia mansub. Kata tersebut adalah mansub. Tanda nasabnya adalah dengan membuang huruf nun. Kemudian, yang keenam lamul juhud. Contohnya, makaanallahu liyadzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Lam yakunillahu liyaghfir Allah tidak akan mengampuni mereka adanya adalah pada kata yu'adzibahum dan yagfiro lahum. yu'adzibah dan yagfiro adalah fir mudorek. Dimasuki lam juhud, yaitu li sebelum kata tersebut. Maka, kedua kata tersebut mansub, tanda tanda adalah dengan fathah. Yang ketujuh, hatta. Contohnya, Hatta yasma'a kalam Allah, hingga ia mendengar kalam Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Hatta yarji'a, hingga ia kembali. Syahidnya adalah yasma'a, yarji'a. Kedua kata tersebut adalah fi'il mudari' dimasuki hatta salah satu alat penasob, sehingga kedua kata tersebut menjadi mansub dan nasabnya adalah dengan fathah. Demikian, ayahul ikhwah, mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum, subhanakullahi wabihamdika, ashahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilaiki.